Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim Qulibatirum fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim Fii bid'i seneen lillahi l'amru min qablu wa min ba'd wa yawm izi yafraful mu'minun bin asri allahe wa huwa al-azizur rahim wa'adallahe la yukhlifu allahu wa'adah Weleken, een kserun nasila, ja, le muun, ja, le muun, zôhirum min al hayat, dunia, wa hùm aan, iel, akra, fi, en fus, Maalakallahu al-sama'at wa al-arḍa wa ma bi'nahumaa illa bil-haqi wa ajalim musamma wa inna kathirum min an-nasi biliko irobihim la kafirun. 'ala Muhammadi wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa -huda wa nuran wa rahma wa minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna Warzukna tilawatahu ana al-laili wan-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabb al-'alamin Allahumma fakkihna fid-din Allahumma al-kitab. Allahumma u lana fi dinina wa kerk gaan, fi darina wa barik lana fi kerk Allahumma naar de kerk gaan, naar wal kerk wal Wa naar de kerk al naar de kerk gaan, naar de kerk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 Wa alhamdulillahi rabbil alamin Surat Arrum Surat yang ke-30 Dalam urut urutan Penulisan dalam mushaf kita Surat ini tergolong maqiyah Surat Makiah itu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya mungkin bukan di Mekah, tapi surat Ar-Rum turunnya memang di Mekah dan tergolong Makiah. Ceritanya, latar belakangnya, waktu itu di masa Rasulullah masih di Mekah terjadi peperangan antara bangsa Rom melawan bangsa Persia orang-orang Romawi, orang, -orang, orang Nasara mereka orang pemeluk agama Kristen waktu itu Katolik Sedangkan orang-orang Persia, orang-orang Majusi, mereka penyembah api. Dalam peperangan itu, orang Romawi kalah. Kalau dari segi potongannya badannya, gede-gedenya kurang lebih sama. Orang Persia gede-gede juga, karena mereka juga turunan Arya, seperti orang Jerman itu. Nah, orang Romawi juga turunannya gede-gede dibandingkan dengan kita ini waktu orang-orang Romawi kalah oleh orang-orang Persia orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah sana seneng lalu memperolok orang-orang Islam kata mereka itu yang menyembah Tuhan yang di langit kalah sama penyembah berhala orang Romawi mereka termasuk beragama Samawi walaupun kemudian menyimpang, ya, itu tidak menyembah patung atau api sedangkan orang-orang persia menyembah api, menyembah patung juga. Nah, jadi ada kesamaan orang Islam dengan orang ahli kitab sama-sama mempercayai adanya Allah dan bermaksud menyembah Allah taala walaupun ahli kitab kemudian me, apa tersasar karena mengatakan apa namanya Isa ibnu Allah gitu ya orang Romawi. Nah, sedangkan orang musyrik Mekah mereka ada kesamaan dengan orang-orang Persia, sama-sama menyembah berhala. Jadi waktu orang Romawi dikalahkan oleh orang Persia, orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Quraisy merasa senang. Dengan bangga mereka, nah nanti kami juga akan menghancurkan kalian, mengalahkan kalian, sebagaimana orang-orang Persia mengalahkan orang-orang Romawi. Ya walaupun, walaupun apa namanya, jelas itu juga orang kafir, tetapi dengan diperolok dengan perbandingan seperti itu orang-orang Islam terutama waktu-waktu itu adalah Abu Bakar Siddiq juga merasa dongkol karenanya. Lalu Abu Bakar waktu mengatakan, "Ya, sekarang ini memang orang Romawi kalah, tapi satu saat nanti lihat orang Persia akan dikalahkan oleh hmm, oleh apa namanya? oleh orang-orang romawi tadi. Jadi ini walaupun pertarungan antara kafir dengan kafir atau musyrik dengan kafir gitu ya. Bukan dari kalangan muslim, tapi ada semacam kesamaan apa emosional itu. Kaitan derungan emosional. Sampai menurut sebagian riwayat tantang-tantangan antara Abu Bakar dengan orang-orang musyrik bertaruh nanti siapa yang akan menang lagi dalam peperangan yang akan datang waktu itu pertaruan belum turun ayat apa yang melarang berjudi ya taruh belum turun ayat nah, kemudian waktu ada mengatakan dua satu tahun dua tahun gitu akan terjadi peperangan lagi abu bakar lalu menceritakan apa yang dialami itu kepada Rasulullah Alaihi salam Lalu menurut riwayat itu Rasulullah mengatakan jangan-jangan dua tahun ya Abu Bakar kamu minta tempo sepuluh tahun Abu Bakar kembali, ini yani menemui orang-orang musyrik kemudian memutarkan enggak jadi dua tahun pertaruhannya 10 tahun tidak lama kemudian turun ayat ini Alif Lam Mim. -mi. Rumu Orang Romawi dikalahkan Ja, ni dikalahkan oleh tentara Persia, penyembah, berhala Fi Adnal Ardi Di tanah, di dekat sana, di luar Mekah sana Wahum mimba'di ghelabihim Sedang mereka Dari sesudah kekalahan mereka itu Saya ghelibuna, mereka akan mengalahkan, mereka akan ungul. Fi bid'i sinina dalam waktu beberapa tahun. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Perkara-perkara sebelum dan sesudahnya itu semuanya adalah kepunyaan Allah. Ketentuannya terserah kepada Allah wa yauma dan pada hari itu. Pada hari yaghlibunnya kaum rumawi itu ya mu'minuna orang-orang beriman itu akan senang binasurillahi dengan sebab pertolongan Allah yang Allah itu yang suru yasha dia akan menolong siapa saja yang dia kendahi kehendaki sedang dia Allah itu al-aziz dat yang maha gagah ar-rahim dat yang penyayang Bagi mereka yang mati dalam keadaan sudah bertaubat. Ini yang kemudian juga menjadi patokan di dalam bahasa Arab. Bahwa kata-kata bagian dalam bahasa Arab itu berlaku antara 2 sampai 10. 2 sampai 10 itu Tidak ada bid in sinin, itu kemudian 17 tahun atau 20 tahun enggak. Itu antara 2 sampai 10, itu bid on. Dan wa'adallahi haqm. Janji Allah itu benar. Yang Allah itu la yukhlifullahu wa'adahu, Allah itu tidak menyalahi janjinya artinya apapun juga Apakah itu janji cuma memberi memberikan kemenangan kepada kaum Romawi atas kaum Persia atau janji-janji yang lainnya Allah tidak menyalahi janjinya termasuk janji untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman Walakin akan tetapi aksharan nasi Kebanyakan manusia itu la ya'alamuna Mereka itu tidak mengerti Mereka ya'alamuna dhohiram minal hayati dunia Mereka hanya mengetahui yang dhohir saja dari urusan Penghidupan dunia ini Ahirati anil akhiratihum ghafilun Sedangkan mereka itu dari urusan akhirat mereka itu laleng Ayuhannas itulah yang terjadi di sekitar manusia termasuk juga di sekitar kehidupan dan penghidupan kita ini di Indonesia ini ada kesamaan mereka yang berperang pada waktu itu kaum Romawi maupun kaum Persia, titaata ada yang berniat die het wil islam De verschillen tussen masing verschillen tussen de verschillen tussen de verschillen tussen de verschillen tussen de verschillen tussen de verschillen tussen de masing sama-sama berada di luar Islam, hanya kaum ahli kitab itu memang lebih dekat kepada orang-orang yang beriman daripada kaum musyrik, paling tidak secara keilmuan sering disebut bahwa agama-agama ahli kitab Yahudi maupun Nasara itu mereka dikatakan sebagai agama samawi, agama yang pembawanya itu mendapatkan wahyu dari langit. Adapun penyembah berhala, nah, mereka memang membuat berhala-berhala dengan tangan-tangan mereka atau dengan pemikiran mereka ya, membuat ideologi, membuat patung-patung yang <tuh>, patung, patung, patung, ya. <tuh>, kemudian mereka mereka sembah, tidak berdasarkan wahyu yang datang dari Allah dari langit sama sekali jadi hanya berdasarkan persangkaan-persangkaan adat kebiasaan gugong tuhon kepercayaan dan sebagainya itu seperti kalau kita di Jawa kenal ada orang pakai bersih diso ya ada acara apa nih kok Andrawino pada makan besar sama itu terus apa ada acara apa opo ditawangmangu ya wat je ook niet weet, is dat een plumbang? Dat is een plumbang. Ah, dan Blumbang. je, dan spaken je. Je bent een jongen die je kan alleen maar op je man bezig kan. Dat je je kan niet meer zien. Als je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je ya menambah, mengurangi, mengganti dan sebagainya itu urusan lain tapi jelas asalnya ada dari dari langit. Maka itu dibedakan itu sebagai agama samawi dan yang lainnya bukan agama samawi. Sudah. Nah, karena ada ke apa namanya ke, ke kesamaan emosional tadi terutama yang diprovokasikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, terjadilah begitu sehingga waktu dua orang-orang Islam eh orang-orang Nasara dikalahkan orang Rom dikalahkan oleh orang Persia ada semacam kesedihan ke di kalangan muslimin mengharap bahwa orang-orang Romawi nanti bisa mengalahkan orang Persia Tidak ada kaitannya dengan penegakan Islam kan tapi yang terjadi seperti itu paling tidak Orang Romawi lebih dekat daripada orang-orang Persia -orang kepada orang-orang Islam. Ayuhunnes, kira-kira seperti itulah gambaran yang terjadi di banyak tempat, di beberapa tempat. Termasuk yang paling akhir, yang baru saja terjadi kemarin adalah pemilihan gubernur DKI. Daerah Khusus Ibukota yang mula-mula ada tiga calon Agus SBY, kemudian si hok itu Ahok yang didukung oleh penguasa, didukung oleh Partai Golkar, didukung oleh PDIP secara penuh, didukung oleh partai apa opon kucini P3 nukun opo jenengi dua-duanya baik dari Jan Farid maupun Umar Hurmuzi bahkan menurut berita menurut berita menurut berita Jan Farid mengatakan rela disebut sebagai kafir karena membela si Ahok sementara Ahok yang sudah jelas kafir tidak rela disebut kafir karena dia percaya kepada Tuhan YME. Subhanallah, subhanallah. Jadi lebih buruk dari si Ahok itu. Nauzubillah min syarri dzalika. Dan yang ketiga Anis Baswedan. Ini Anis Baswedan ini cucu dari Abdurrahman Baswedan dulu di Jogja kedudukannya. Itu salah seorang pahlawan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno dan lain-lainnya Profesor Kahar Muzakir juga dari Jogja ini Abdurrahman Baswedan orang keturunan Arab dia, itu kakek dari Anies Baswedan ini nah jadi sampai kemudian terjadi tinggal dua saja dua antara si Ahok dengan si Anies Ya buat kita sama-sama itu tidak akan tidak ada yang berjuang memenegakkan syariat Islam enggak ada. Oh terbuka saja mengatakan enggak ada. La anis wala apalagi ahok ya enggak ada. Kedua-duanya tidak akan enggak akan syariat Islam. Cuma yaitu kalau kita bandingkan dengan surat Ar-Rum ini kira-kira kira-kira gambaran Kalau Anis lebih dekat kepada kita bagaimanapun juga dia masih beragama Islam gitu ya. Mulutnya tidak bocor busuk kayak mulutnya si ahok gitu-gitu paling tidak seperti itu dia juga setahu kita masih melakukan sholat demikian juga wakilnya juga begitu gitu ya itu yang terjadi seperti itu yang sebenarnya tidak ada kaitannya muslim ini dengan itu kalau tidak karena ulahnya si Ahok yang ternyata dia itu menjadi alat kafirin internasional untuk menyudutkan dan memporak-porandakan muslimin di Indonesia ini nah karena ada yang seperti inilah karena kita mengetahui latar belakang yang seperti itu maka kita memberikan perlawanan tatkala dia melakukan pelecehan terhadap Al-Quran pelecehan terhadap Islam dan muslimin yang dibantu juga oleh mereka-mereka yang menjual akidah mereka seperti dua ketua umum P3 subhanallah subhanallah ini P3 ini di sini kalau ada yang ikut P3 monggo saya tidak bermaksud anu menceritakan faktanya saja kedua ketua umum P3 ini rebutan Partainya pecah, rebutan. Saya kuasa, saya yang menang, saya yang benar. Tetapi tak kala menghadapi orang Islam, memerangi orang Islam, bisa bersatu. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Menunjukkan siapa sebenarnya mereka itu. Ya, baik itu si Jan Farid maupun si Roma Urmuzi. Ya, kedua-duanya membuka topeng, jati diri mereka sendiri tatkala mereka yang selama ini bermusuhan, saling berebut ini, berebut itu, menuntut ke pengadilan, ya, sebagian anak buahnya bergelut dan sebagainya tetapi ternyata tatkala memusuhi islam membantu orang kafir mereka kompak na'udzubillahiminsharlidharika dan itulah dunia, itulah duit dunia yang biasanya dikejar oleh manusia, kaum laki-laki itu ya hartanya, duitnya, tahtanya, jabatannya atau wanita digendai dengan perempuan-perempuan yang disodorkan kepada mereka itu Itulah yang terjadi Nah, berbagai macam cara dilakukan oleh penguasa di negara ini Untuk bagaimana setapak demi setapak menyudutkan Islam dan muslimin tidak memikirkan kepentingan rakyat banyak, tapi memikirkan kepentingan kelompok-kelompok yang memegang duit banyak, mempunyai posisi di negara ini. Maka si Ahok mendapat perlindungan yang sangat masif, sangat penuh dari kalangan penguasa atau mereka mereka yang kebetulan duduk di dalam kekuasaan negara ini maka waktu terjadial yang seperti itu kita melihat pergumulan perebutan jabatan gubernur di Jakarta ya jadinya kita seperti menyaksikan peperangan seperti seperti seperti menyaksikan peperangan antara kaum rum dengan kaum rumahwi Sebenarnya siapapun juga yang menjadi gubernur itu, itu sama saja tidak akan ada al-islam tegak di situ tidak ada tidak ada cerita Sebenarnya hanya saja ya kita berharap bahwa kalau itu jatuh ke tangan orang yang tidak sangat memusuhi islam dan muslimin suasananya kita harapkan lebih kondusif lebih nyaman daripada itu dipegang orang yang nyata-nyata mendarah mendaging memusuhi islam dan muslimin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 Jenderal Tito menginstrukan agar jangan ada yang datang ke Jakarta. Polisi menghimbau bahkan menekan para pengusaha bis tidak boleh mengirimkan, apa tidak boleh menerima sewa mereka yang akan berangkat ke Jakarta untuk itu. 4.11.2.12 dan sebagainya dan seterusnya. Akan tetapi Allah tetap memberikan jalan. 4.11. Lebih dari dua juta orang tumplek blek ke Jakarta. Dua-dua belas, bahkan lebih lagi dari itu. Ternyata, menurut sebagian orang sampai antara enam atau tujuh juta gitu orang. Subhanallah. Nah, ini yang terjadi seperti itu, walaupun dihalang-halangi dengan berbagai macam kekuasaan, kekuatan. Tetapi ternyata Allah tetap membukakan jalan sampai saat yang terakhir menjelang Pilkadal tanggal 19 kemarin itu polisi dikerahkan nyegat mereka yang dari Ciamis 500 orang berjalan jalan kaki seperti peristiwa yang dulu yang peristiwa 212 dicegat suruh balik semuanya cegati oleh polisi berbagai macam cara dilakukan bers tidak boleh jalan Kendaraan-kendaraan kecil juga diperiksa yang terjadi seperti itu. Dan tidak kurang saudara-saudara mereka yang sudah masuk di Jakarta sebelumnya pun juga dicari. Termasuk beberapa saudara di antara kita masuk ke Jakarta sana. Juga Alhamdulillah lepas dari incaran dari kejaran mereka yang akan memburunya. Saya dengar berita ada delapan orang dari peserta apa, tamasya Al-Ma'idah ditangkap katanya. Tidak tahu nasibnya bagaimana itu. Nah itu yang terjadi seperti itu. Diusahakan bagaimana supaya tidak ada dukungan kepada pihak yang lebih dekat kepada Islam sementara mereka memberikan dukungan penuh tidak kurang ada seorang jenderal ya, gendut memerintahkan untuk aparat yang ada di Jakarta sana supaya menangkan si hok itu itu yang diperintahkan kepada bawahan bawahannya subhanallah sudah seperti itu pun bahkan anggota-anggota mereka termasuk anggota DPRD mereka kader-kader kader mereka sudah sejak seminggu atau sepuluh hari sebelumnya dikirim ke sana untuk memenangkan itu. Mereka yang tokoh-tokoh masyarakat dari Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, dikirim ke sana. Bukan cuma itu ternyata juga dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Luar Jawa. Mereka kirim. Lalu waktu mendapat jawaban kita mengadakan tamasya al-Ma'idah, mereka cegat ini yang pihak musuhnya dibantu oleh aparat sedangkan dari pihak muslimin yang lebih dekat pada muslimin ditakut-takuti, dicegat yang sudah termasuk kelanjur masuk Jakarta juga diuber dicari ada yang ikut enggak kemarin? Ada yang yang ke Jakarta enggak ada yang ikut berarti sama tidak ikut dikejar gitu. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan. Kita senang seperti yaumaitzi yafrohul mu'minun binasurillah. Kita tidak mendapat keuntungan apa-apa secara zuhir dunianya ini. Cuma kita merasa lega karena yang lebih dekat kepada kita ditolong oleh Allah. Daripada si hoax yang mulutnya kotor, mulutnya busuk, mencaci maki, melecehkan al-islam itu. Daripada itu nah untuk yang seperti ini orang sering kali tidak berpikir satu hal bahwa kita ini seharusnya setiap berbuat bagaimanapun juga keadaannya kita selalu bersandar kepada Allah sedemikian masifnya dukungan kepada si Ahok baik secara dari segi masa finansial maupun ya kekuasaan semuanya digunakan untuk mendukung untuk memenangkan itu untuk tujuannya nanti pada tahun 19 nanti supaya juga bisa masuk jadi wapres dan kemudian juga menjadi presiden itu tujuannya adalah seperti itu, itu yang direncahkan oleh orang-orang kufar dari banyak luar luar negeri sana Hai muslimin tidak punya apa-apa punyanya hanya Doa pada Allah sebab bapak dari segi masa datang kan dari masa dari mana-mana dicegati dikasih alangan ini enggak boleh ya bapak, ada sampai mereka melakukan perbuatan yang menyalai aturan mereka sendiri buat mereka tidak apa-apa Hai -apa. menurut undang-undang dasar 45 tidak ada larangan orang untuk datang ke Jakarta apapun juga Menurut undang-undang, undang-undang yang manapun juga di bawahnya undang-undang dasar tidak ada larangan orang luar Jakarta untuk datang ke Jakarta, kapan saja. Di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, tidak ada peraturan pemerintah yang melarang orang luar Jakarta untuk masuk Jakarta. Di bawahnya lagi penetapan presiden, tidak ada penetapan presiden yang mengatakan bahwa penduduk luar Jakarta masuk Jakarta lalu bikin sendiri aturannya, Kapolda Metro Jaya dengan KPU dan Bawaslu membikin maklumat bahwa orang luar Jakarta tidak boleh masuk ke Jakarta pada waktu tanggal 19 April kemarin. Maklumat itu tidak ada ceritanya dalam muturan hukum di negara kita ini.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 Superhana. We kunnen er een zin in de jaren in de green. Ik wil er een zin in. We kunnen er een zin in de green. We kunnen er een zin in de green. We kunnen er een zin bikin de green. We kunnen er een zin in de green. We kunnen er een zin in de green. We kunnen er Akan tapi apa terjadi wayam guru nah wayam guru Allah wallahi wallahu khairul makiri. Karena itu marilah apa yang ada itu cerita yang saya bawakan tadi bukan cerita dongengan tapi terjadi baru tiga hari yang lalu berlangsungnya ya sampai sampai hari oh masih belum lagi belum lagi belum lagi. Pada Selasanya sampai Selasa malam bawa bungkusan sembako, adanya beras, ada mie, ada minyak, ada gula itu dibagi-bagikan di supaya membelah memilih mereka nanti jalan pemilu Kebetulan sebagian ketahuan, makanya sampai pihak satunya cinga mengatakan terima kasih atas dukungannya, kami sudah terpilih terima kasih juga pembagian sembakonya katanya gitu menyindir yang pihak yang membagi sudah direwangi begitu mengeluarkan duit banyak-banyak membagikan sembako dan sebagainya dan sebagainya tapi toh akhirnya kalah oleh orang-orang Islamnya apa yang dilakukan sudahlah kita malam hari ini kita munajat pada Allah minta tolong kepada Allah membaca Al-Quran baca salawat berdoa minta tolong kepada Allah pagi paki mengundang orang, ayo kita sholat subuh Ayo kita jangan sampai melanggar aturan Allah Termasuk dalam soal mengangkat pemimpin gitu. Tetapi ternyata dimenangkan oleh Allah Dan sama-sama yang pihak musuh juga heran Dan pihak yang menang juga merasa heran Kok bisa sebanyak itu kemenangannya Setinggi itu kemenangannya Subhanallah, Subhanallah subhanallah itulah yang terjadi yang tidak masuk dalam perhitungan akal mereka padahal mereka sudah berusaha sedemikian rupa plus membuat juga bagaimana akan merusakkan sistem yang ada itu dengan menghack <kuh> meng sistem komputer yang dipakai nah, waktu itu belum mulai kira-kira setahun yang lalu <tuh> sudah ditawarkan, ada lembaga swasta yang akan menyumbang kepada KPU sebanyak 500 komputer untuk penghitungan suara itu, tapi kita pada waktu itu sepakat kita menolak, jangan harus dibiayai oleh negara, beli sendiri, jangan mau diberi oleh orang lain, orang orang luar itu, sebab kita tidak tahu sudah di siapa jangan-jangan di situ di sini ada melebu kauken jagung itu kauken ini ki. daging babi ini sate ayam itu ini daging babi kacang daging babi jangan-jangan begitu komputernya memangnya jadi daripada begitu beli sendiri komputer yang lebih aman daripada yang dijanjikan tadi kita berprasangka buruk seperti itu karena apa banyak sekali rekayasa yang dilakukan ik zien het niet zo gek. Ik heb het niet zo gek. Ik heb het niet zo gek. Ik heb niet zo gek. Ik heb het niet zo kalau Ik heb het niet zo gek. Ik heb het koran zo gek. Ik heb dari kalangan organisasi atau partai Islam yang ikut menyuarakan suara yang dibawakan oleh penguasa yang kebetulan memusuhi Islam waktu itu suaranya. Suaranya, suaranya. Tidak usah demo di rumahnya saja, doa di masjidnya sendiri saja, tidak usah ke Jakarta. Biayanya banyak, nanti ada kecelakaan lalu lintas, nanti ada macam-macam, ditakut-takut yang demikian itu usaha dari mereka-mereka yang tidak senang kepada al Islam dan kita harus ingat ayuhanas bahwa ini yang terjadi ini bukan bukan bukan bukan kemenangan semata-mata kita tidak itu sesuatu yang Allah bukakan pintu sebagai tanda buat kita bahwa kalau kita mengandalkan pertolongan Allah Kalo kita ini mau pasrah kepada Allah, kita tawakal kepada Allah maka Allah kan memberikan pertolongan. tawakal alaillahi fahuasbu. Siapa yang mau tawakal kepada Allah maka dia Allah mencukupinya. Dicukupi apa keperluannya, apa kebaikan untuk dia dicukupi dari hal-hal yang tidak baik dicukupi dengan hal-hal yang mulia yang baik yang menguntungkan itu yang terjadi jangan sampai kalau ada kemenangan apalagi sedikit saja lalu bangga uh oh, ini adalah karena ulahku oh karena tingkahku karena kepandaianku karena karena kuku, kuku kuku dan sebagainya jangan sama sekali tidak yang ada itu adalah pertolongan Allah sebab apa Sebesar apapun juga kekuatan kita Sehebat apapun juga pemikiran-pemikiran kita Secanggih apapun juga peralatan kita Kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Itu nol besar Tidak akan ada hasilnya, Tidak ada artinya sama sekali Bahkan kalau sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Bukan mengandalkan pertolongan Allah Ta'ala Jangan-jangan terjadi seperti yang ditegurkan oleh Allah Ta'ala Di surat at Taubah. Diingatkan Laquad <tod> nasarakum allahu fi mawatina kathiratin wa yawma hunain kum ajabatkum kasratukum falam tughniankum sya'a waaruit jullie de aarde bemaar hebben, dan wollen jullie medebrengen. Dan onthulde Allah zijn rust op de Messias en op Wa dhalika jazaul kafirin Sungguh-sungguh Allah Sudah menolong kamu sekalian Di dalam banyak tempat Demikian juga pada hari perang Hunain. Tatkala jumlah kalian yang banyak itu Membanggakan kamu sekalian Padahal ternyata jumlah kalian yang banyak itu Tidak bisa menyelamatkan kalian Sedikitpun dan sempitlah pada waktu itu bumi yang sebenarnya luas. Kemudian kalian berpaling membelakang. yakni pasukan muslimin yang sangat besar lari terbirit-birit puntang-panting. Berantakan dihujani panah oleh kaum Hawazin yang jumlahnya hanya sedikit. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya. Dan kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah menurunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Allah menyiksa orang-orang kafir. Dan itulah balasan untuk orang-orang kafir. Artinya dalam perang Hunen, tatkala muslimin merasa bangga, Oh, kita pasuhan kita sebesar ini, siapa mau bisa ngalahkan? <laughs> Hunen, sebentar lagi nanti mereka akan kita lumatkan katanya. Tetapi Allah menyadarkan mereka. Ternyata kaum Hawazin memberikan perlawanan yang sangat keras, sehingga Muslimin kocar kacir. Sesudah itu barulah mereka menyadari kesalahan mereka. Lalu Allah berikan ketenangan kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang beriman. Allah menurunkan bala tentara yang tidak kelihatan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Tatkala mereka sudah kembali menyadari kelemahan mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa berbuat apapun juga kecuali dengan pertolongan Allah. Itu pelajaran buat kita semuanya, Yohanes. Baik yang ada dari surat Ar-Rum yang tadi saya bacakan, demikian juga dari surat At-Taubah ini, dia jangan sekali-kali kita mengandalkan kepada kemampuan kita, kekuatan kita, kekayaan kita, perlengkapan kita. Jangan. Yang kita andalkan hanya pertolongan Allah. Semata-mata Kita pasrah kepada Allah Ta'ala Menghadapi musuh sebesar apapun juga Jangan remehkan musuh Tapi ayolah kita Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala Yang kalau dengan pertolongan Allah Ta'ala Tentu kita tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun juga Ja'lanallahu wa'iyyakum minal aminin al-fa'izin Wa adukhalana wa fi zumratil muwahidin Wa kurrabbi firwa hanta wa khairul rahimin.